Kata al-Musnif rahimahullah, "Wahyhi anna al-insaan, katiaqunu aliman, wahyu laa yarifu ma'na laa ilaha illallah, atau yarifuhu, walayamaluhu." Dalam hadis Ibn Abbas ketika muad radhiyallahu taala anhum rasul utus ke yaman dan Rasul perintahkan untuk mengajarkan kepada yahud atau ahli kitab di sana tentang la ilaha illallah padahal mereka ahli kitab punya ilmu punya kitab taurat injil Berarti ini menunjukkan bahwa terkadang orang itu alim. Alim dia punya ilmu. Bahkan mungkin sangat luas keilmuannya. Tetapi dia tidak paham tentang makna la ilaha illallah. Tidak tahu menau tentang la ilaha illallah. Atau dia tahu tetapi juga tidak mengamalkannya dan kedua-duanya sama. Sama-sama jahil. Yang tidak berilmu, tidak memiliki ilmu itu jahil. Punya ilmu tidak mengamalkan juga jahil. Seperti kata Abu Darda, sahabat radhiyallahu ta'ala an, "Wa bil 'ilmi 'aliman hatta takuna bihi 'amila." Dan dengan ilmu yang kamu punya Kamu belum teranggap alim Belum teranggap ulama Sampai kamu mau mengamalkannya Ketika kamu telah mengamalkan ilmu itu Barulah kamu teranggap alim Tidak mengamalkan walaupun ilmu segudang kamu jahil Maka manusia bisa seperti itu Alim Tetapi justru Intisari dakwah Rasul, para Rasul, para Nabi, dan pokok mendasar dalam Islam, la ilaha illallah, tidak dia mengerti. Yahud ahlul ilm, punya ilmu dia, ilmu kitab. Tetapi lihat Rasul perintahkan kepada Mu'at untuk mengajarkan mereka, bahkan, sebagai pembuka dan pertama dakwahnya sampaikan kepada mereka tauhid ajarkan kepada mereka la ilaha illallah sesembahan yang hak hanya Allah dan segala yang diibadahi selain Allah syirik batil harus ditinggalkan, diingkari, dibenci atau mungkin mereka tahu itu Tetapi tidak mengamalkan Terbukti mereka musyrikin Menyukutukan Allah dengan yang lain Uzair Ibnullah Yang ini menyembah Berhala Nasara salib Dan yang semisalnya Ubadus Sulban Menyembah salib Nah Wah kata Jangan heran Ketika kamu dihadapkan seseorang itu alim, Tapi wala tahu menau tentang tauhid, Padahal itu pokok yang sangat mendasar dan kewajiban yang paling wajib, Justru diabaikan. abaikan. Kultu fama aksharaha ula wala katharohumullahu ta'ala. Kata Syahabdur Rahman, dan betapa banyaknya orang-orang seperti ini Tidak tahu Karena memang tidak berilmu Tidak berilmu karena memang tidak dipelajari Tidak ada yang mengajarkannya Walau pernah disentuh Kitab-kitab tauhid semacam ini Atau dia tahu Tetapi kemudian Tidak mengamalkannya Semoga Allah tidak memperbanyak mereka wahkalah pelajaran penting dalam kisah mu'ath radhiyallahu ta'ala anhu naham bahkan yang mengaku alim atau menisbatkan diri kepada ilmu jauh dari tauhid ini bukan sekedar jahil tetapi justru berlawanan dan bertentangan dengannya makanya seperti para ulama Syekh Robi nah, dan para ulama lain ketika mereka kesana, ke sana kebelahan negeri sana India dan sekitarnya sana Didapati di situ kubur yubat min disembah selain Allah. Orang tawaf di situ, orang minta-minta di situ, doa-doa, baca Quran, salat, sujud dan segala macam sudah. Dan itu enggak jauh. Hanya beberapa meter dengan markas salah satu gerakan yang ma'ruf di dalam dakwah, walau ada pengikaran satu huruf pun dari mereka nah, karena memang da'wahnya tidak kembali kepada Tauhid nah, salah satu pemuka besar mereka bahkan yang diluhkan diluh dan disanjung sedemikian rupa Abdul Hasanan Nadawi itu di masjid rasul saw di masjid nabawi dia duduk menghadap ke arah kubur satu jam lebih dengan khusyuknya dia berdoa dia memohon ini itu dan ini syirik karena khusyuk hanya milik Allah khusyuk ibadah kolbu yang sangat mulia bahkan ini bukan lagi khusyuk rohaba Tingkatan yang lebih tinggi Ketika khusyuk itu Sampai terlihat pada Tubuhmu Sehingga kamu betul-betul dia -betul Khidmat Hening Betul-betul berharap betul -betul, Gerak pun tidak Dari khusyuknya kolbut Sampai terlihat pada Fisik yang lahir ini Rohbah Makanya Allah katakan tentang ibadah ini. Mereka berdoa kepada kami, pada Allah. Dengan penuh harap dan penuh takut. Rohab. Lebih dari sekedar khusyuk. Ini berjam-jam dia di depan kubur. Kubur Rasulullah SAW. Dia nah, dengan penuh khidmat, doa begini. Mana Tauhid Mana Aqidah Mana Iman Mana La Ilaha illallah? Hatta Rasul tidak berhak Untuk sedikit pun mendapatkan uluhiyah Sesembahan ibadah Hatta malaikat siapapun tidak berhak Untuk disembah selain Allah Tapi begitulah Terkadang orang punya ilmu Tapi tidak faham hakikat Tauhid Atau faham tapi tidak mengamalkannya khazul wala ya'dzu billah punya ilmu tapi tidak mendapat taufik dari Allah untuk bisa mengamalkannya fa in hum kalau mereka telah mentaatimu dalam perkara itu Aishahadu anqadu lidhalik Artinya mereka mau syahadat Mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Dan mau terikat, mau taat Segera dia tinggalkan semua peribadatannya kepada selain Allah Sesembahannya semua untuk Allah semata. Takutnya, berharapnya, cintanya, rohbahnya, rohbahnya, khusyuknya, tawakalnya, semuanya, doanya, nazarnya, sesembelihannya semua. Faalimhum an Allahuftaruzalayhim. Khamsa solawat. Kajarkan kepada mereka bahwa Allah telah wajibkan atas mereka solat lima waktu sehari semalam. Fihi anna salat a'adhu wajibin b'ad shahadatain. Ini jelas menunjukkan sholat lima waktu itu kewajiban terbesar amalan terbesar setelah syahadatain setelah syahadat setelah tauhid karena rasul perintahkan tingkat kedua setelah tauhid yang pertama ajarkan mereka tauhid tanamkan betul ini la illallah wada mereka mereka faham mereka mau taat baru ajarkan mereka sholat. dimulai dengan niat. <tuh> sudah. <So> -oh. <tuh> matikan. Jangan nyalakan komputer. <tuh> sudah, sudah. Sholat merupakan perintah terbesar Terpenting Dalam Islam setelah syahadat Atau Sekej다가 terminar cajur rata-rata dan behaviangan begunーフani mayatboxenlly. Saya tidak boleh tak wahda-bah�적 lebih baik little dan drieho buka lain... ...bмо vier. Potong lagi kemudian... ...fše pengejar... ...tak apa mania. Harus MAHA셔서 menggunakan NPC2 ke excel atas batas batas batas batas batas Imam an kata Imam Nawawi tentang penjelasan ini An-Nahw ya dulu ala annal mutalabatabil faraidi fit dunia la yakunu illa ba'd al Islam bahawa tuntutan untuk orang itu menjalankan fardu fardu solat zakat puasa dan yang lain di dunia di dunia Itu Tidaklah terjadi Kecuali setelah orangnya muslim Muslim dulu, syahadat dulu Sudah beriman Baru dituntut dia diwajibkan Sholat, diwajibkan zakat Haji dan yang lain Walayal zamo min dalika An yakunu mukhota binabah biha wa ya fi adzabihim bisababihafil akhirah tetapi tidak berarti dan ini penting tetapi tidak berarti kata Nawawi Bahawa mereka yang belum Islam yang kafir tidak berarti mereka itu tidak kena khitob khitob itu apa <tuh> perintah itu ditujukan ke siapa Perintah sholat kan Allah katakan Wa akimus sholat Tegak kan sholat. Siapa yang diperintah ini Apa hanya mukminin Sehingga yang tidak beriman Belum Islam Orang kafir tidak terkena Tidak tertuju kepadanya perintah ini Sholat Puasa usiam, Dan yang lain-lainnya Termasuk yang haram-haram Dilarang apa ini hanya ditujukan kepada mukmin? Tidak kata Nawawi. Tidak berarti khitab tetap mereka kena. Makanya ditambah azab mereka di akhirat karenanya. Satu karena dia kafir, tidak beriman kepada Allah, tidak mau syahadat, tidak mau Islam, itu sendiri azab yang kekal abadi selamanya. Ditambah azabnya Karena mereka selama hidup meninggalkan Perintah-perintah Bukan sholat Mereka gak sholat, mereka gak puasa Mereka gak bayar zakat, mereka gak haji Yang mampu Mereka tidak Apalagi misalnya menyantun anak yatim dan yang lain Diazab karena itu juga Mereka berzina Mereka minum homer Mereka ini juga diazab karenanya Di akhirat Makanya kata Nawawi wassahi annal kuffar mukhotobun bifuroi syariah yang benar hatta orang kafir pun mukhotob kena khitob dia tertuju kepadanya perintah-perintah itu al makmur bihi wal manhi anhu baik itu yang diperintah ataupun yang dilarang dia termasuk kena wahada qaulul aktherin dan ini kata Nawawi pendapat mayoritas ulama. Adapun di dunia tidak dituntut atau tidak diperintah untuk itu kecuali dia Islam dulu. Makanya Rasul perintah syahadat dulu ajarkan lailahaillallah. Faham mereka taati mau syahadat ajarkan salat. Faham terima ajarkan zakat. Menunjukkan perintah-perintah ini di dunia di dunia Ditujukan kepadanya dituntut setelah dia islam Tetapi di hukum akhirat tidak berarti Dia tidak terkena hukuman Karena dia tidak islam Lah dia juga kena Makanya ketika Allah sebutkan tentang mereka ini di mudathir Mengahli neraka kufar Ma'ububillah Kalu masalah kum, fi sakor. Apa yang membuat kalian terjerumus di sini di neraka sakor? Kalu lam naku minal musallin. Langsung jawab mereka ini karena kami bukan orang yang solat dulunya di dunia. Kafir mereka. Kali lihat jawabannya. Karena mereka, karena kami kata mereka, nggak sholat selama di dunia. Walamna kunut miskin. Kami dulu di dunia nggak ngasih makan orang-orang miskin. Diadap karenanya di akhirat. Rakasakor. Wakunna nahu thumal khawidin. Kami, yes, bersenang-senang, berfoya-foya di dunia bersama yang lain wa kunna nakdzibu biyaumit tīn dan kami mendustakan hari ini hari akhir hari kiamat maka termasuk yang terazab karenanya mereka di akhirat furu' syariah cabang-cabang syariat sehingga usul dan furu' mereka terkena khitobnya tapi dalam dakwah didahulukan keislaman mereka baru perintah-perintah dan larangan-larangan pahamna -larangan. di dalam hadis ini para ulama juga berdalil atau menjadikan ini <coughs> salah satu dalil kuat yang pegang oleh madhab mereka yang berpendapat witir itu bukan wajib salat witir itu bukan wajib karena jelas Rasul katakan fa alimhum annallaha iftaradha. Baik, Allah wajibkan fardu kepada mereka Khomsa sholawat Lima waktu sholat Sehari semalam Witir gak masuk Kalau seandainya witir itu wajib Pasti akan Rasul ngampaikan juga Ajarkan sholat witir juga wajib Bagi mereka Seperti lima waktu Watakhirul bayan Anwaktil hajalah ya juz Dan penundaan Penjelasan di waktu itu dibutuhkan Ini dakwah sekarang nah, Gak boleh kalau itu ditunda Memang kalau seandainya wajib ya harus disampaikan Tapi kan tidak Hanya lima waktu ini Maka ini dalil kuat Bagi banyak para ulama Yang menyatakan witir itu tidak wajib Karena sebagian dari ulama mengatakan itu wajib Tapi tidak kuat nah, Begitu pula hadis Arabi Orang badui yang datang ke Rasul tanya Ya Muhammad Ma kataballahu alayya minas salah Atau ma faradallahu alayya minas salah Apa yang Allah wajibkan Dariku tentang sholat Rasul jawab Lima waktu sholat Lima waktu ini sehari semalam Yang wajib Dia sedang tanya yang wajib Akan dia amalkan Akan dia pegangi Rasul jawab yang wajib lima ini Subuh, Duhur, Asar, Maghrib, Isya Ditegaskan lagi oleh si Badui ini Hal alayya ghoiruha? Apa ada yang selain itu wajib bagiku? Kata Rasul, la Gak ada Illa antatawa Kecuali kalau kamu mengamalkan sholat-sholat Sunnah Rawatib, duha, Witir, Tahajud dan yang lainnya Baik Ma'faradallahu 'alayya min as Apa yang Allah wajibkan dari puasa ini bagiku? Rasul jawab Ramadan. Hal Apa ada yang selain Ramadan wajib bagiku? Qala ya la, ada kata Rasul, illa an tatawwa'. Kecuali kalau kamu mengamalkan puasa-puasa Sunnah Qalas begitu dijelaskan Rasul dia bilang, la azidu 'ala wa la anqus. Aku enggak akan nambah Aku gak akan mengurangi. Aku akan jaga lima waktu ini. Diamalkan. Gak akan aku tambah sholat-sholat sunnah yang lain. Puasa Ramadan akan aku jaga. Gak akan aku tambah puasa puasa sunnah yang lain. Nah, walaupun dia keluar kata Rasul setelah dia pergi. Jadi, aflaha insodak. Bahagia dia kalau dia jujur. Karena ini yang wajib. Paling dicintai Allah. Ash-Shahid menunjukkan bahwa witr gak termasuk yang wajib nah, Termasuk hadith ini pula hmm. Kau Tentunya tentang sholat ini Amalan Musia pertama akan dihisap dan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah di Makshar ketika hisap di mana Rasulullah SAW sebutkan awalumayyuh sabubihilabdu as salah yang pertama dihisap Pertama ditanya oleh Allah Diminta pertanggungjawabannya adalah Solatnya Lima waktu ini Bagaimana dia Menjaganya Mengamalkan dengan baik Berjamaah Rukun-rukunnya, wajib-wajibnya Sunah-sunahnya Sempurna, tidak Fain saluhat Soluhat zairu amaleh kalau sholatnya ini baik shaleh akan berpengaruh menjadi baik pula amalan-amalan dia yang lain yang lainnya puasanya, zakatnya sedekahnya akhlaknya yang lain-lainnya sudah banyak pengaruh terpengaruh oleh sholatnya Wa in fasadat fasada amali. Kalau rusak salatnya jelek tidak dia penuhi rukunnya, dia tinggalkan kewajiban-kewajibannya, wala khusyuk tidak ada padanya. Berpengaruh juga akan ikut rusak, ikut jelek seluruh amalan-amalan -amal dia yang lain. Pengaruhnya besar. Dan pertama Allah tanya ini Sholat Makanya dia amalan terbesar dalam Islam Setelah Tauhid Setelah La Ilaha Ilallah Didahulukan Dari yang lain-lainnya Sholat Sampai Rasul hendak meninggal dunia pun mengingatkan tentang salat ini assala assalah as wa mamalakat aymanukum salat kalian salat kalian jaga jaga amalkan amalkan jangan ditinggalkan jangan diabaikan dan budak yang kalian miliki artinya di wasiatkan rasul untuk kamu baik-baik kepada mereka tidak kamu zalimi tidak kamu bebani di luar kemampuannya nah, beberapa hari waktu sebelum beliau meninggal dunia diulang-ulang terus itu oleh rasul assalatu wassalamu wa amalakat ma imanukum salat salat salat itu pentingnya dalam islam quluhu fa'alimhum anna allaha iftaraḍa 'alayhim ṣadaqatan tu'khadhu min aghniyāihim fa turaddu 'ala fuqarāihim ajarkan kepada mereka kalau mereka sudah faham, sudah mengamalkan salat bahwa Allah wajibkan atas mereka sedekah zakat yang dimaksud diambil dari yang kaya dari mereka dikembalikan kepada yang miskin dari mereka fi dalilul nalaan nizakah aujabul arka niba adus salah dalil yang menunjukkan zakat itu rukun terwajib kewajiban terwajib di dalam Islam setelah solat karena tingkatannya langsung di bawah solat begitu solat terima zakat langsung ajarkan ke mereka wa annahatu khoduminal agniah watus rofu alal fukara dan itu diambil dari yang kaya kaya dari mereka dan dikembalikan kepada yang fakir miskin dari mereka wa inna ma khosan nabiul fukara li anahakohum fiz zakati agat min hati baqiyatil asnaf al-thamaniyeh Rasul sebutkan secara khusus dikembalikan kepada fakir miskin karena hak mereka lebih besar dibanding asnaf yang lain sehingga bukan berarti zakat hanya untuk fukorok saja saya akan untuk 8 asnaf yang Allah sebutkan Fukoro, masakin Amilin alaiha, ghorimin Fisabilillah nah. Semua Tetapi Rasul sebutkan Di dalam hadith ini Fukoro saja Karena mereka yang lebih Butuh Mereka yang lebih berhak Sehingga disebutkan Secara khusus tentang hak mereka ini Para fukoro Nah Ajarkan zakat ini kepada mereka. Di dalam... Hadis ini juga Dikarenakan Fukoroklah yang Sinf Apa Kelompok Dari 8 kelompok ini Fukoroklah Kelompok yang terbanyak Mendapatkan Zakat Wa fihi anna al-imam huwa ladhi tatawalla qabdh az-zaka wa na'ibih faman imtana'a min ada'iha ukhidat qahrun minhu Hadis ulama menunjukkan lah yang ma apa Mengatur Atau mengurusi zakat ini Diambil dan dibagikan Itu semua tugas Imam, pemerintah Baik dia sendiri Yang mengambilnya Dan membagikan Atau naibnya Wakilnya dia bentuk apa misalnya lazna atau apa lembaga zakat atau apa namanya Malah hasil dibentuk oleh pemerintah dipasrahkan kepada mereka urusan zakat ini mereka yang ambil mereka yang sensus siapa yang agnya siapa yang kaya siapa yang miskin kemudian dibagikan ke mereka wah kata nah lalu yang menolak tidak mau bayar zakatnya padahal dia harus keluarkan zakat hartanya Diambil darinya dengan paksa Diambil oleh pemerintah hartanya dengan paksa di dalam hadis rasul katakan fa inna ahi duha washatron menmaleh atau washatron maleh yang menolak akan kami ambil zakatnya dengan paksa plus sebagian dari hartanya yang nolak dan itu para fukaha katakan bagi person perorangan. Jadi misalnya di kota ini, pemerintah tentunya tahu, fulan kaya, fulan kaya, ada zakatnya tapi ngeluarkan, nggak mau. Maka pemerintah berhak dan itu perintah syariat untuk ambil paksa dari hartanya, diaudit. Misalnya nilainya 1M Artanya atau lebih Zakatnya berapa sekian ratus juta Dikeluarkan dari Kekuasaan dia Misalnya kalau itu di bank Misalnya atau apa ya diambil Sekian ratus juta Dicedot dari rekening dia Sesuai zakatnya memang Tetapi Rasul katakan plus sebagian dari hartanya Misalnya zakatnya kena 200 juta Diambil 200 juta Sudah ini zakat Taib Plus diambil lagi tambahan Apa Ya apa yang sekiranya menjadi hukuman jerah Bagi dia Dia punya motor, sita motornya, ambil Berhak pemerintah Untuk ambil itu Atau apa misalnya Rumahnya kah, atau apa Yang berharga Dan itu sebagai hukuman Karena dia gak mau mengeluarkan zakat yang lebih tadi bukan zakat tetapi hukuman agar kelak di kemudian hari tidak lagi berbuat yang semacam itu diambil zakatnya paksa kemudian sebagian dari hartanya sebagai hukuman bagi dia shatron min malih diambil ya sekiranya yang membuat jerah apalah mobil kalau sekarang atau apa misalnya sapi kah malah hasil Nah, biar kapok Sehingga tidak mengulangi yang semacam itu Itu kalau Perorangan Person person Gampang pemerintah kirim Polisi atau tentara Dalam hal ini nah, Ambil paksa Tetapi kalau mereka majemua Sudah menjadi komunitas Satu kobila Satu suku gak mau bayar Jakarta satu kampung gak mau bayar zakat Satu kecamatan Satu kota bahkan Atau semisal itu gak mau bayar zakat Maka kewajiban pemerintah Untuk memerangi mereka Perang dibunuh mereka Sebagaimana Abu Bakar Rasul Siddiq Radhiallahu ta'ala Memerangi mereka karena gak mau bayar zakat Bukan perorangan sudah Suku besar banyak orang di situ. Gak bisa diambil paksa, di dipunuh polisinya. Dua, sepuluh orang datang ngambil paksa mereka yang konyol mati. Maka kewajian pemerintah perang merangi mereka. Sampai mereka mau tobat, mau zakat. Itu kalau berkelompok sudah, sudah satu suku, sepakat gak mau mengeluarkan zakat. Padahal mereka ahlus zakat orang yang berkecukupan, kaya dan harus keluarkan zakat. Demikian. Wafil hadis dalil, ala anak huyat fi ikrau juz zakah fi sinfin wahid kahamahu amadhul imami Malikin wa Ahmadah. Dalil pula hadis ini yang menunjukkan zakat itu boleh dikeluarkan pada satu kelompok saja, cukup sudah. Kamu berikan zakatmu Hanya kepada Fukorok saja pes. Cukup Boleh Atau kamu berikan kepada ghorimin, Orang yang terleleh tutang Saja Boleh Kamu berikan kepada Siapa lagi misalnya ah, Amil atau Boleh Gak harus Zakat itu dibagikan Kepada semuanya Delapan asnaf dibagi rata Tidak Makanya Rasul katakan hanya satu kelompok Yang menerima Faturaddu ilah Fuqara ihim dikembalikan kepada Yang fakir Dari mereka Madhab Imam Malik dan Imam Ahmad Rahimahumullah